Untuk lagu-lagu yang belum ditentu nunggu nanti ya. Ja sabar ya ja, Bu Kelangan ya wes, kelangan monggo kelangan. Kelangan ae yo. Temeneng ora kelangan bojone lho ya. Aja santai. Dibeleh. Eh, spesial karo Pak Ae iki Don't pull tiga lagu dari Ragnantika Oke, okay, okay, kerja bareng dengan rekan kerja saya yang sangat luar biasa Usia mah sudah tidak diragukan lagi tapi kualitas sendiri musiknya cucok sekali yeah, yeah. Hai warga baru Walang keke R.A.J. yang baik tentunya tidak suka dengan yang namanya kekerasan. Betul. Goyang walang kekek sekarang juga dilantunin oleh Ratna, Ratna Antika, Antika Munaka, Munaka. Matur Sembanuwen Renakadiki. dis hier anwa o duvas na naka. I don't know. Hey, hey, hey. Monata, barusan ada dua cowok rocker. Spesial untuk para rocker-rocker. Juga rocker. dulur kudu akur. Terima kasih semuanya. Sopora mania Pati, Monata mania Kudus. Terima kasih kepada Abah Haji Aspar Yang punya CV Wahyu Putra, Putra Dalam rangka Dirgahayu yang ke-12 ya Dan barangkali berkenan kita persilahkan kepada Bos Muda Mas Wahyu Kita undang ke panggung Terus barangkali berkenan kepada Mas Kaciwir Sekalian dengan Mas Haris, Haris. Kita persilahkan ke panggung Barangkali berkenan kepada Bos Jambari Kalimantan, Kalimantan Timur ya. Bos, Sawit, Bos Sawit Terus ada Haji Jamaah Ali Jama. kita persilahkan Dan ada Bapak Lurah Haji Yanni Rembang Triokadis Pak Lurah a Terus Pak Lurah Pandean kita persilahkan ke panggung Terus ada Bapak Haji Buasan, Raja Sawer, mana ini? Sekalian ada Dona Pradona Akademi, nah, tadi sebelumnya ada Ratna Antika, uh -huh. Rena KDI, Elsa, Elsa Safira, Vivi Ayu, Ayu, Anjar Agustin, Tidak. Rere Amora, Tidak. Wiwi Sakita Oplosan, terus ada Erni Dianita, dan ada Yuda Irama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih hey. atas segala perhatian Hati-hati di jalan bro Wassalamu kasih ramayana terima kasih utamakan keselamatan saudara kita monata mania Indonesia Insyaallah kita dipertemukan Allah di lain kesempatan wabillahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh